w h a t you say? She gon' be sad, girl. Hurry!、Oh, you ain't know? Texas woman do it big g up. What? Say it so. And it's t a r the gods, no real estate. Pop full of greets, I'm a h o t t e r than your mama's silver boy. Better get r i t t e better watch him on. I'm a big. All d y e s on me It's just can you keep up with me? I can't do o a thing about my weakest way with gravity. h i g r e d and a the little b i far from true. ギーラーギーラーギーラーギーラーギーラーギギラギラギラギラギラギラギラーギーラギラーギーラーギーラーギーラ ada penampilan kelas dunia di i n d o n e s i a i t u kelas dunia, j o a n yang... Kelas dunia. Udah itu aja dari saya. j o a n Aduh gila. Kamu tadi sepanjang kamu n y a n i aku merinding terus sampe aku pukulin palaku nih. Terus orang harus tau j o a n even kamu c u m a ngomong tadi depan yang spoken. Oh, itu enak banget loh. Beneran? <tuh> Engga tapi ini、uh, gue pengen ngasih tau aja ya. Mungkin kepada pemirsa dan khususnya mungkin yang ada di daerah NTT gitu ya. Kalau misalnya ada juri ngomong kamu gila itu artinya bagus ya. Iya. <tuh> <tuh> <tuh> itu artinya bagus ya. itu itu Gokil maksudnya. Saking k e r e n Gokil. Gokil. Gokil. Gokil. Gendeng. Gendeng. Gendeng, gendeng, j <laughs> a <Canggat>, n g g i h Tambahin lagi. <ketawa> Oke,、okay, tapi、uh, Arisso, gue pengen t a u deh. Lo, lo tadi itu belum terampek a ya. k Pas lagi dia nyanyi gitu, lo sampai kasih dua jempol juga, kayak gitu. Lo ngerti g a k sih sebenarnya dia ngomong apa? <kencair> ya,、yeah. isi lagunya lo ngerti g a k sebenarnya? Gue、yeah, yeah. penasaran ya g i t u Musik adalah bahasa universal. <ketawa> <mistakes> Bayangkan. Saya yang sepotong-sepotong tahu aja bisa sedemikian kagum, gitu loh ya kan? Itu tandanya dia menyampaikannya dengan luar biasa nih. Gitu, asal kamu tahu ya, Nil. Asal kamu tahu, lagu saya hampa itu terkenal sekali di Afrika, Nil. Mereka nggak tahu saya ngomong apa, tapi terkenal、ya. di Afrika. Iya, iya, iya, bisa, bisa, bisa. Karena waktu itu saya dikirim ke sana untuk misi PBB, ya. <laughs> Oke,、okay, tapi saya yakin Anda akan menyesal jika Johan harus ter-eliminasi malam hari ini. Makanya, dimanapun Anda berada, kalau misalnya Anda tadi melihat penampilan Johan adalah penampilan kelas dunia, langsung aja ketik gimana caranya? Caranya ketik Johan, J-O-A-N, kirim ke 95151. Makasih kakak dong. Dan terus berikan dukungan untuk Johan dengan cara ketik nama k o n t e s t a n seperti di bawah ini. じゃあ、一応、パワーフォーバーがスパーラッファッチャー。